Kalau untuk memperoleh kemenangan harus engkau curangi saudaramu sendiri Kalau untuk memperoleh kejayaan harus engkau jegal kaki saudaramu sendiri Kalau untuk memperoleh kekuasaan harus engkau singkirkan saudaramu sendiri Kalau untuk mendapatkan pengakuan harus engkau tiadakan saudaramu sendiri kalau untuk memperoleh kemuliaan harus engkau perhinakan saudaramu sendiri dan kalau untuk bisa menegakkan hidupmu engkau memerlukan kematian saudaramu sendiri. Maka apa bedanya engkau ini dengan monster-monster yang engkau kutuk-kutuk itu? Dan katakanlah kepadaku apa yang bisa engkau andalkan untuk merangsang cinta dan dukunganku? Atasmu. <laughs> Keberanian adalah jika ada seekor rusa domba anak ayam Yang tidak bersembunyi dari auman singa si Raja Rimba Kemudian bahkan tidak berlari dari cengkeramannya Meskipun untuk itu ia mampus dilumat-lumat oleh taring sang singa Namun ketika singa itu tergeletak lumpuh badannya Hilang taringnya dan tidak terdengar aumannya Lantas datang ribu-ribu serigala mengerubutinya Mencapek-capek badannya Melumurinya dengan air liur Itu sama sekali bukan keberanian Melainkan kepengecutan Kamu juga lihat di hutan yang lain berpuluh-puluh tahun Sang macan memerintah dan menguasai hutan Jutaan binatang penghuni rimba selalu berlari menjauh ke semak-semak kebisuan. Ribu-ribu -ribu hewan lainnya yang berkerumun di sekitar sang raja macan itu mematuhi perintahnya, menjilati bokongnya, membungkuk berhadapan, berlak gagah berdipkan. Amem bentak setiap binatang yang lebih kecil dan lemah darinya. Tak kala sang macan jatuh dari kekuasaannya. Jutaan penghuni hutan lega hatinya Sementara ribuan penjilat-penjilat Beralih mengutuk sang macan Dan menampilkan diri sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa Yang senantiasa menyebut-nyebut keperdulian dan pembelaan atas seluruh penghuni hutan Itu juga bukan patriotisme Melainkan kehinaan